Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak misas via TV1, titian TV kalbu yang dirahmati dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa kali saya cerikirani di pagi hari ini kembali menjumpai anda tentunya di titian kalbu dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas salah satu asmaul husna bersama dengan Ustaz Am, Amiruddin Amirudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah <laughs> lancar tadi dari Bandung. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah lancar ya. <laughs> Iya dan sudah ada juga tengah-tengah kita ibu-ibu yang sudah cantik Kalau sebelah kiri kayaknya tadi telepon-telepon dulu sama Ustadz ya bajunya sama Kita kompak Kompak ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ih, Kurang semangat deh pagi-pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya barokah aja deh bu ya Dari Jakarta Timur Sehat semua yang penting bu ya Iya terima kasih ibu sedari di sini Ibu-ibu yang coklat-coklat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sehat semua bu Alhamdulillah Dari mana ini? Dari al Hidayah, situ barokah ini hidayah Subhanallah hidayah yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, amin. amin. Eh, dari daerah mana ini maksudnya? Siang yang sana, yang sana. Yang Sanat ya, Nabi Nyi Ustaz ya? ya, ya. <laughs> cike ya? ya, ya. oh, oh, Cike ya. Tia, soalnya Ustaz kan dari Bandung pasti ngerti siang asana. Ya, ya. <laughs> Terima kasih, Bu, ya, sudah ada di sini. Ya, ya. iya Dan pemirsa, Insyaallah selama satu jam ke depan kita akan membahas ya. salah satu asma busna, yaitu Al-Bashir, atau Yang Maha Melihat. Tanah bawasannya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 sifat yang disampaikan kepada Nabi Adam yang diberi nama Asmaul Husna. Barang siapa yang menghafalnya, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Tidak hanya menghafalkan Ibu, tapi insya Allah kita bisa amalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Ustaz berkaitan dengan Al-Bashir ini atau Ya-Bashir ya Ustaz ya, maha melihat, Allah maha melihat segala sesuatunya. Tapi kenapa kita kalau Allah maha melihat masih saja mencuri-curi uang di dompet suami? <gambilkanàn> Ketawa <ibu>. ni <morally> <katanya> <s scores stripoquala> Nah, kalau Allah punya sifat maha melihat ini, tapi kenapa sih kita sebagai hamba Allah malu kalau masih ada ayam curang, masih saja istilahnya yang menipu, masih saja istilahnya bohong gitu, Ustaz. itu? kan berarti tidak mengamalkan asmaufusna ini ya Ustaz ya. Tapi basir itu sebenarnya dari kata apa Ustaz silakan. Iya, eh, ibu-ibu serta para pemirsa TV One. Albasir itu diambil dari kata basoro. Basoro hmm. itu artinya melihat. Albasir artinya Maha Melihat. Jadi pakai kata Maha. Hmm. Kalau ibu berdoa awalilah selalu doa kita dengan asmaul husna karena ini merujuk pada firman Allah walillahil asmaul husna Allah itu memiliki asmaul husna padung biha maka awali doamu dengan asmaul husna jadi kata Sunda ibu kalau doa jangan ujug-ujug robana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah itu poin kayaknya itu namanya doa sekonyong atau doa ujung Udah. Jadi yang bagus adalah ibu awali Nah kita akan bahas pagi ini uh, Asma'ul Husna al-Basir Ibu boleh awali dengan ya Basir Kalau pakai ya alnya hilang. Ya Basir wah yang maha melihat Kalau al-Basir yang maha melihat uh -huh. uh, <coughs> Kalau kita bicara maha melihat itu erat kaitannya dengan maha tahu. Heeh. Karena seringkali untuk mengetahui sesuatu salah satunya dengan cara melihat. Ya. Bu bajunya bagus enggak? Aku mah belum lihat. Jadi Ibu enggak bisa komen kan? Nah, aku mah belum lihat. Nah, tapi kalau Allah itu maha melihat, tentu kita tidak boleh membayangkan matanya Allah karena wallah bagaimanapun Allah itu laisa kamizmihi syai'un Tidak serupa dengan apapun juga Pokoknya Allah maha melihat artinya Apapun bagi Allah itu tidak ada yang gaib Tidak ada yang tersembunyi Kalau bagi kita banyak hal yang tersembunyi Banyak hal yang gaib Makanya di dalam Al-Quran ada ayat Wa indahu mafatihul ghaib Dan milik Allah lah segala rahasia-rahasia rahasia yang gaib Artinya Allah Maha Melihat sekalipun itu ditutupi dengan apapun juga. Hmm. Kalau misalnya teh Jesse pegang tas lalu nanya ke saya, "Ayo, Pak, isinya apa?" gitu. Saya kan enggak tahu. Hmm. Allah Maha Tahu sekalipun itu ditutup. Hmm kalipun itu di, di di dalam benteng yang kokoh gitu. Mm -hmm. Allah Maha Tahu, itu namanya Al Basir. Sehingga mm -hmm. Al Basir itu harus melahirkan suatu mental yang oleh para ahli tauhid disebut dengan muraqabah. Jadi kita merasa ditatap, dilihat dan diawasi Allah. Oke, saya kasih ilustrasi begini. Saudara-saudara dan ibu-ibu kan e, kalau diundangan ya mungkin mat, ngambil makanan hmm. gitu ya ngambil makanan kambing guling ya apa ya, bisa <laughs> kambing guling atau apalah gitu ya <laughs> kalau tidak ada yang menshooting hmm. boleh jadi makanannya cara makannya nyantai aja oh nggak hmm. oh, oh, oh, ya, gitu ada yang nempel sini nempel sini lepotah lepotah tapi begitu ada apa kamera, kamera. Nah, tadinya yang duduknya seenaknya <laughs> itu jadi gitu <laughs> Ya kan, Jadi ibu jadi lebih ingin kelihatan anggun jain. Ya, jain. ya kan? Udah gitu kameranya itu gak nyorot ke ibu <laughs> ya. Tapi kan ibu Bukan sejujurnya ibu pernah merasa bahwa hmm. Begitu ada kamera Ibu berubah posisi ya? Kan? Hmm. Nah itu namanya murokoba hmm. Merasa ditatap dilihat gitu. Hmm. Hmm. Makanya kalau orang sudah yakin Allah itu al-basir Walaupun tidak ada yang melihat Selalu ingin melakukan yang terbaik ya tonto sholat enggak ada yang melihat ya mukena ibu tidak ada yang melihat tapi kalau ibu punya albasir mukena itu selalu bersih, kan ada yang ininya sampai hitam jamuran itu <laughs> ya, dengan alasan apa kata suaminya mah cuci dong Lah, nah, nah. <laughs> nah. di kamar makanya di kamar makanya nanti kalau untuk idul fitri, idul adha huh? nah baru yang bagus yang ada hitam dikit juga nanti ada orang lihat yang enak uh, tapi yang hari-hari Sajadah cukup doang letet. Udah bolong nah, tempat sujudnya. Tempat sujud saking banyak yang sujud di bolong. <laughs> <laughs> gitu ya. Nah, kalau kita punya altasir, mm -hmm. ya Bu ya. Itu walaupun sajadah itu enggak pernah ada yang lihat kecuali kita. Apa? Mukanna itu enggak ada yang pakai kecuali kita. Tetap, tetap aja kita selalu ingin berpenampilan terbaik dalam ibadah. Mm -hmm. Makanya katanya Rasulullah itu kalau sholat selalu memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, bukan terbaru ibu, terbaik yang dimilikinya. Jadi jangan sampai setelah pengajian ini ayahnya ayah, makanya harus sering beli baju. Kata Pak Am juga Rasulullah selalu memakai pakaian yang terbaru, bukan terbaik, ya. Saya punya tiga pakaian, mana sih yang terbaik itu yang dipakai. Sekalipun saya cuma sholat tahajud sendirian, saya ambil yang terbaik. Kenapa? Itu murafa namanya karena kita yakin Allah itu Al-Basir. Allah itu maha melihat. Nah, jadi dari Al-Basir itu akan lahir satu perilaku di mana kita selalu ingin melakukan yang terbaik yang kita bisa sekalipun tidak ada seorang manusia pun yang melihatnya. Gitu. Nah, makanya kalau kita punya mental kita yakin bahwa Allah itu Maha Melihat, katanya orang beriman itu kalau melakukan sesuatu selalu melakukan yang terbaik. Dan Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang kalau berbuat sesuatu itu maksimal gitu. Bu, al gitu. Kalau Ibu masak benar-benar gitu. Jadi enak juga. Jadi <se không> yang penting Ibu udah ikhtiar kan? Iya, iya. <kata> <builders> Begitu suami nyoba semuanya itu langsung pingsan. <packzelf> yang penting ibu sudah berikhtiar ya kan karena tugas kita itu ingat bukan berhasil tugas kita itu ikhtiar nah ikhtiarnya harus yang terbaik kenapa ibu ikhtiar yang terbaik karena Allah maha melihat gitu dan kita sebagai hamba Allah yang diciptakan Allah diberi kesempatan Allah untuk hidup selalu berbuat baik ya Pak taatnya setia ya. dan kita semakin bertambah takwa kita kepada Allah karena Allah Maha melihat berkedip pun tidak subhanallah kita kedip-kedip ada hilang Allah tuh subhanallah berkedip pun tidak nah pemirsa kita akan lanjutkan tentang pembahasan asmaul husna ini tetap bersama kami pemirsa di tipian kolbu insyaallah kembali lagi di Detik pemirsa dan kita masih membahas salah satu asmau kusnah yaitu al -Bashir. Allah maha melihat jikalau Allah selalu melihat kita hamba-hambanya Allah maha melihat berarti kita harus selalu Berdoa selalu dalam lingkungan Allah ya Ustaz ya tidak lagi berbuat maksiat karena itu tadi berkendipun Allah tidak Nah untuk kita bisa memaknai Al-Bashir untuk kita sendiri nih Ustaz karena kan manusia tepatnya salah dosa dan hilaf Kita tidak ingin Allah melihat kita kejelekannya aja terus yang kita islamnya nabung kita di akhirat itu kan kita ingin kebaikan-kebaikan yang Allah lihat kepada kita Untuk kita bisa menanamkannya ke dalam diri kita Al-Bashir itu apa sih yang harus kita lakukan? Iya. Yeah. Al Basir itu merupakan bentuk pengejawantahan perwujudan eh akan keimanan kita karena ciri orang yang beriman itu dia akan berbuat ihsan mm -hmm. yaitu kamu beribadah kepada Allah dan kamu mm -hmm. merasa Allah itu selalu melihat kamu mm -hmm. nah untuk sampai pada titik uh, keyakinan yang mendalam dan melekat mm -hmm. dan mengalir dalam setiap tetesan darah kita mm -hmm. al Allah itu maha melihat ini enggak bisa sekaligus mm -hmm. jadi melalui terus latihan latihan, proses, ya. proses ke majlis taklim baca Al-Quran berdoa gitu itu akan terwujud dengan sendirinya melalui proses yang berkesinambungan. Nah, kenapa harus melalui proses? Karena walau bagaimanapun iman seseorang itu kondisinya fluktuatif bu, naik turun, kadang naik turun dan lebih sering turun ketimbang. Ya kan, itu kan kenyataan bu ya, ya kan? Nah, sebenarnya iman turun itu nggak apa-apa kalau untuk naik. Gini nih Turun dua Naik empat Bagus itu Turun tiga Naik tujuh Yang parah Turun tujuh Naik dua Turun delapan Naik tiga Nah itu Jadi sebenarnya Iman itu Yaziduwayan khusus Naik turun Supaya terjadi Sebuah dinamika Tapi dinamikanya Harus progresif Harus naik ke atas Nah Allah itu maha melihat Harus progresif Pada diri kita Jadi eh, Boleh turun Tapi Turun untuk naik Nah itu dengan Uh, pembinaan dengan kajian-kajian seperti yang kita lakukan pada pagi ini setiap atau setiap pagi, setiap pagi, hmm. ya kemudian ibu-ibu juga mungkin di RT di RW di majelis dan ibu-ibu di sini kan rata-rata menjadi member di beberapa majelis Amin. <Dogs USS Chinese> ada capnya <ganna yg surfing> Baik, saya kasih kesempatan dulu ya Ustaznya ada yang mau bertanya silakan ibu dari dari pondok apa tadi? Pondok kopi atau dari CKA silakan. Oh ibu dulu. Oh iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, nama saya Haja Aisyah ya. yang ingin saya tanyakan eh, apa ganjaran bagi seorang pedagang yang berbuat curang dengan mengurangi timbangannya. Terima kasih. Iya. Itu berkaitan memang dengan Al Basir ya. ya. Sebenarnya kita bisa kembangkan dari pertanyaan, pertanyaan ya. Ibu. H -h -h -h. Uh, kalau di ayat memang dijelaskan salahkah lah orang yang berbuat curang yaitu orang yang kalau menimbang dia kurang tapi kalau dia menerima timbangan dari orang ingin lebih ya ini mengandung makna bahwa dalam hidup itu kita harus selalu menanamkan kejujuran, keadilan, kebenaran dan Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang curang Nah curang itu terjadi sebenarnya karena dia tidak merasa ditatap dilihat dan diawasi Allah Itu sebenarnya terjadi demikian gitu Nah itu termasuk bu ya Kalau urusan timbangan itu kecil kemungkinan karena kan ibu bukan tukang jualan beras ya. Jual gula. gula Tukan, Tukang jualan gula Yang saya hawartirkan dalam rumah tangga itu Kesurangan begini Papa, papa Itu si A.A. ya Les piano sejuta Si Teteh ya Itu les bahasa Inggris sejuta Terus itu lagi mm -hmm. harus biaya pramuka 500.000. Padahal Restiano 500.000. Lumayan apa lebih tuh 500.000 mm -hmm. ya kan? nah. buat bayar cicilan bergo. <laughs> nah, ya akhirnya begitu kata suami saya, "Ya udah bayar nih untuk Restiano nih untuk kelas bahasa Inggris, nih untuk pramuka Ibu ke besoknya ke teman-teman. Bukan gue bisa beli tas satu." <laughs> nah, kan gitu. Hasil As nipu. Nah, <laughs> Ibu. nah jadi sebenarnya itu bagian dari uh, ya curang sih, <laughs> nah, curang. Jadi kalau urusan uh, apa timbangan kecil kemungkinan ibu lakukan karena ibu bukan tukang jualan beras ya kan atau tukang jualan minyak. Tapi ya itu yang kesehariannya yang gitu ya. Lebih baik bu nanti bilang aja papa, mama tuh ya tas tuh dibawa nah, enak, ditinggalin juga nah, enak ya kan gitu, ayah kayaknya harus ganti gitu aja kata suami itu, ya udah nabung dulu gitu kan <laughs> eh bu, gini ya saya ingin tanya nih ke ibu-ibu mendingan punya suami yang dermawan sekali, tapi dia gak punya loh, ayah ganti mobil so? ganti, kalau ada uang <laughs> dermawan tapi gak punya ayah-ayah beli ini dong gak, apa, renovasi rumah Mama boro-boro renovasi dibangun dari awal so kalau ada uang <laughs> jadi dia dermawan, tetapi nggak punya, ataukah ibu mendingan punya suami kaya tapi pelit? Iya iya. <laughs> ayah ayah mobil ganti, ma mobil mama pernah mogok nggak? Belum. Udah paket. Padahal duitnya banyak Ibu pilih mau yang mana Mendingan suami yang kaya tapi pelit Atau yang dermawan tapi miskin Dermawan <tik> <tik> Kaya dermawan ya Bu Emang ibu-ibu ma demen banget ya, <tik> ya. Oke okay. Ya itu Bu ya Jadi memang yang namanya Mengurangi timbangan itu Refleksi gambaran Bahwa dia tidak merasa di Lihat ya, oleh Allah Swt. Itu bisa diimplementasikan dalam taji urusan tas ibu ya, ya sanles. Ya, Bagiannya lah ibu kan lebih paham. Kata ya, nah, ya. ibu tahu aja nih Ustaz nih. baca pikiran saya. Iya, sudah jelas ibu ya. Iya, ya silakan penanya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutrika. Yang akan saya tanyakan, ap apabila seseorang melakukan suatu aib atau dosa besar, apakah kita harus berterus serang kalau kita istri berterus terang kepada suami? Atau kalau istri, kalau kita suami berterus terang kepada istri? Mm -hmm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Oke, Bu. Dalam Islam itu sebenarnya tidak ada pengatuan dosa. Dalam Islam itu. Tidak ada pengatuan dosa. Mm -hmm kita hanya mengakui dosa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita pernah melakukan satu dosa, karena yang namanya manusia itu tidak ada yang suci dari kesalahan. Saya ingin tanya, siapa di antara ibu yang merasa dirinya suci dari kesalahan? Angkat tangan. Kalau ada yang berani mengangkat tangan, saya katakan itulah dosa anda, sok suci namanya. <Gid> Kanan? Ada nggak orang yang suci dari dosa? Nah, ya ada. Kalau ada yang merasa dirinya suci, itu kesalahan dia, sok suci. Tol so, suci itu kan dosa kan? Nah, jadi tak ada seorang pun yang suci dari kesalahan. Andai suatu saat kita pernah melakukan dosa baik suami ataupun istri gitu, sekiranya cerita itu justru akan jadi kemaduasat, hmm. maka tidak cerita lagi, bagus. Kalaupun mau, udah aja berkobat pada Allah Ya Allah, kau maha tahu, akan dosa dosaku aku pernah melakukan pengkhianatan Hanya Engkau yang tahu akan segala kesalahanku Ya Allah, ampuni gitu. Tinggal kita bagaimana berbuat baik ke suami, lebih tingkatkan lagi Kalau suami bagaimana berbuat baik kepada istri ditingkatkan lagi Jangan sampai ada kejadian Dia arofah, berantem Ini dia, ada kasus, mama Papa minta maaf sebenarnya papa kemarin nikah lagi. Gomblog. Iya, Bu. Kok oh, ditunjuk-tunjuk kan? <goblogat> itu diarofa. Diarofa. Kesalahan si Bapak itu kenapa harus melakukan pengakuan dosa? Sudah saja, Mama. Apa sebagai manusia boleh jadi melakukan dosa maafkan dosa apa diarophate kata istrinya Ia juga minta maaf. Jangan ibu jangan sebutkan dosa dosa papa. satu persatu pas disebut satu satu pingsan. Aget gitu jadi makanya dalam Islam itu sebenarnya tidak ada pengakuan dosa. Jadi dalam Islam itu tidak ada pengakuan dosa ada gitu orang yang melakukan pengakuan dosa pada di hadapan Rasul. Tidak ada, bahkan Nabi pernah menegur Orang yang membuka dosanya di depan orang-orang Ada seorang sahabat Jadi di forum Ya Rasulullah Saya berbuat dosa ini, ini, ini ini. Apakah, do, apakah Allah mengampuni dosa saya? Kata umat, Kata umat, Kenapa dia ya harus memamerkan dosa Jadi kalau memang itu dosa Udah ada private Ya Rasulullah bagaimana sih Ya usah di forum Gitu kan Kata Rasul Kemudian Rasul bersabda Allah sangat menyukai orang-orang yang tidak memamerkan dosanya Jadi ibu gak usah pamer dosa Dulu ya gue pemabuk tahu. <tuh> Wah pokoknya mah parah deh Tuh ya semua sekretaris gue udah coba ah, Tenang gue parah Gak usah Nah, usah gitu. Itu namanya orang yang memamerkan Dosa Katanya Allah tuh gak suka kepada orang yang memamerkan dosa Ini gambaran bahwa Islam itu tidak mengenal Pengakuan dosa Yang ada adalah taubat pada Allah Taubat itu ya langsung Sholat, berdoa Memohon, ibu apa Surhat kepada Allah Tentang dosa-dosa kita, gak apa-apa Kepada Allah, karena Allah paling tahu kan, gitu Nah kalau kepada manusia tersukuf, saya minta maaf, sudah selesai. Karena itu juga belum tentu maslahat kan, kalau menceritakan apa adanya. Apalagi ini suami istri, jangan sampai hanya ingin uh, melihat masa lalu, cerita semuanya, malah bukan maslahat. Istrinya nggak mau memaafkan, gitu terjadilah hal yang tidak diinginkan. Gitu. Berarti kita, kalau misalnya Allah Albasir itu Berarti kita harus selalu santai saja jujur ya Ustaz Dalam keadaan yeah. apapun gitu ya Jadi tidak hanya itu bahwa di Islam tidak ada Yang namanya pengakuan dosa yeah. Nah berbicara mengenai jujur Kalau misalnya memang ada seorang yang istilahnya uh, mengambil hak orang lain Ataupun korupsi Nah duit hasilnya itu sampai Bisa-bisanya, maksudnya membangun masjid gitu Atau kegiatan sosial Nah ibadahnya itu Yang dia membangun masjid atau ibadah yang lain itu Diterima oleh Allah atau enggak ya Ustaz ya Ya, begini. Ada satu keterangan yang mengatakan innallahu thayyibun layah balu bil thayyiban. Allah itu bersih. Dan Allah tidak menerima amal kecuali dengan dari keadaan bersih. Mungkin di mata orang cuma oh dia itu berbuat baik. Dia itu membangun masjid, dia itu membangun panti asuhan. Jadi hanya baik di mata orang. Tetapi di hadapan Allah Allah tahu. Allah Maha tahu bahwa Allah tidak akan menerima amal hamba. Kalau amal itu dari harta yang halal. Nabi dalamnya lali, nanti saya kita akan lanjutkan. Ada cerita dari salah satu uh, perjalanan Nabi uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa, Wasallam wa, wa, ataupun sahabatnya mengenai al-akhir ini. Sampai sama kami pemirsa di Tertian Kolbu, kami akan kembali layar satu ini, Insya Allah. Masih pemerintahan masih bersama kami di Titian Qobud dan kita masih membahas salah satu asmaul husna yaitu al basir atau Allah Maha Melihat masih bersama dengan Ustaz Ta'am Amin ya, okay. Bicara mengenai al basir pastinya juga ada cerita-cerita tentang uh, peteladanan Rasulullah yang harus kita teladani Karena bagaimanapun juga beliau adalah tuntunan kita Sebagai umat Rasulullah S.A.W Saya cerita, Pak Ustaz, ada salah satu cerita yang bisa mengilhami Atau menginspirasi kita Supaya Al-Basir itu melekat dalam diri kita Ya, kalau Rasulullah itu pastilah mm -hmm. memiliki Perasaan diawasi, ditetap mm -hmm. oleh Allah mm -hmm. Saya ingin mengambil peristiwa yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab mm -hmm. Dan ini dialami oleh seorang pengembala Jadi sebenarnya, Bu merasa ditatap dilihat oleh Allah itu tidak ada kaitan dengan pengetahuan, hmm. jadi gini boleh jadi orangnya cerdas, tapi belum tentu dia merasa ditatap dilihat oleh Allah, hmm. tapi boleh jadi ada orang yang keterdasannya biasa-biasa hmm. tapi dia merasa ditatap dilihat oleh Allah, makanya soleh dan tidaknya seseorang itu tidak ditentukan oleh serdasnya akal tapi soleh dan tidaknya seseorang ditentukan oleh bersihnya hati. Hmm. Hmm. Ini kabar gembira bagi yang tidak cerdas sebenarnya. <laughs> Alhamdulillah. Jadi maksudnya walaupun enggak cerdas, bisa soleh gitu maksudnya. Hmm. Jadi jangan gini, kok ibu enggak soleh-soleh? Iya, aku mah orang bodoh. Itu enggak ada kainan kan? Hmm. Jadi katanya satu saat Umar melihat seorang pengembala kata Umar, ini ingin mengundi saja. Saya hmm. butuh seekor kambing. Kamu bisa menjual sama saya satu lagi. Hmm. Loh, uh, kalau pengembala di sini kan di Indonesia pegang tuh lima sepuluh kalau di sana itu ratusan kan? 200 gitu jadi kalau satu ekor hilang tuh nggak akan ketahuan ya nah e, kata Umar udahlah eh kata orang itu ya Amirul Mu'minin saya seorang pengembala saya enggak nah, ya Amirul Mu'minin kan belum tahu ya ceritanya Tuhan eh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Saya tidak bisa menjual kambing ini, karena ini bukan milik saya, ini milik majikan saya, kalau tuan perlu datang aja ke sana. Kata Umar udahlah bilang sama majikannya, seekor kambing dimakan serigala, dia pertanyaan. Oh dia tidak bisa melihat, kan dia tidak tahu kata Umar. Kata pengembala itu, tuan kalau Madikan saya tidak melihat maka sesungguhnya Allah maha melihatlah ya, ya. kata Umar bin Khattab sungguh ucapanmu itu akan memerdekakan kamu di akhirat akan membebaskan kamu dari api neraka di akhirat jadi orang itu si, A, si anak si pengembala itu dia tidak mau menjual kambing uh -huh. karena dia merasa ditatap dilihat dan diawasi oleh Allah uh -huh. kalau kita refleksikan ke negeri ya. kita Ke negeri tercinta ini uh -huh. budi Indonesia itu orang cerdas tu banyak sebenarnya. Tapi maaf, yang jujur lebih sedikit. Iya, begitu. Uh, uh -huh. Jadi negeri ini agak arkeok-seok gitu ya. Uh -huh. Itu bukan karena orang-orangnya bodoh. Banyak yang cerdas. Cuma jujur. Tapi kurang jujur. Uh. Sebaliknya walaupun kurang cerdas, kalau jujur eh ya, kesalahannya itu jelas gitu kan. Mm -hmm. Tapi kalau orang cerdas tidak jujur, dia lebih pandai menutupi. Mm -hmm. ya? Makanya bu berbahagialah kalau punya suami nggak cerdas langsung ketahuan kalau bohong. <laughs> ya kan? Bohong tuh langsung ya ada suaminya selingkuh. Tapi dia bodoh maksudnya nggak disgap. Jadi si SFS itu nggak bisa bohong, langsung ketahuan sama istrinya. Tapi kalau suami ibu pintar, nah, itu agak susah terdeteksi. Itu loh bu. <laughs> ya baik, usah ya, so, kita kasih kesempatannya. Ada yang mau nanya dari mana bu? Bapak apa bisa kan? Nanyanya jangan bagaimana buka handphone ya Bu ya. <laughs> silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanyanur Hayati. Saya mau bertanya ke Ustaz. Saya punya orang tua, kelakuannya sangat buruk. Tapi saya sebagai anaknya, Apakah wajar untuk menutupinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, okay. ini pertanyaan penting. Bu, dalam pergaulan bukan hanya dengan orang tua, tapi dengan siapapun. Karena kita ketika bergaul, hmm. pasti kita akan melihat sisi buruk dari orang. Karena yang namanya manusia itu kan pasti ada sisi buruk. Sesoleh-solehnya ibu-ibu di sini pasti ada buruknya. Sebejat-bejatnya saya pasti ada sisi baiknya. <tuh> kan? Bukan <lain> Manusia gitu kan Bu Iya Ibu harus mengakui dulu Ya kan <lain> Sesoleh-solehnya Ibu Ada sisi buruknya Bu Sebejat-bejatnya saya Ada sisi baik Itu yang namanya manusia <lain> Manusia Nah Karena itu saat bergaul Kata Nabi Ini sabda Rasul Ya Jadi bukan hanya Apalagi ini urusan dengan orang tua Ini kan dengan Di luar orang tua aja Kata Nabi Mansataro musliman Mataarallahu di dunia wal akhirah. Siapa yang suka menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Siapa yang suka membuka bongkar aib orang, maka Allah akan buka aib dia di dunia dan akhirat. Hmm. Nah, tapi ini ingat, beda lagi kalau kepentingan hukum. Kalau kepentingan hukum dia harus bongkar. Hmm. Ya. Tapi ini yang bukan kepentingan hukum misalnya ya, teman saya sebut saja namanya Ibu Ani, dia tuh hutangnya di mana mana. Jadi eh? Ibu Ani hutangnya biasa. nggak boleh, kan boleh. Itu namanya membuka air. gitu, ya, gitu. Nah jadi eh, siapa yang suka menutupi am orang lain, Allah tutup am dia di dunia dan akhirat. Sebaliknya siapa yang suka membongkar am, jadi kalau Ibu Berani ngebuka am orang, Ibu tuh sedang sedang gini tuh ya Allah bukalah ayat saya hmm, hmm, hmm. jadi lebih baik kita eh, apa no comment hmm, hmm. eh terus eh, terus terus dengar dengar si ibu ani gini gini ya walau alam saya bukan tantenya sebenarnya Tanya aja sama dia gitu ya kan ini malah suka ada yang jadi juru bicara oh iya betul ini ya dia jadi juru bicaranya nggak dibayar nggak apa jadi juru bicara Ya kan dalam kehidupan kadang gitu ya Bu ya. Yang, yang paling kawar, bukan apa? begitu ceritanya. Dia oh, nambahin. Yang main. paling parah ada yang diam aja dulu gitu dia hmm. teh. Oh gitu. Oh pantes nah. <laughs> Jadi dia jadi komentator yang lebih dahsyat, jadi yang berbicara. Nah, jadi sebenarnya dalam pergaulan itu kata Nabi, "Qul bicara yang baik-baik, aul yasmut." Atau kamu diam sekiranya itu tidak baik. ya, ya Jadi ibu diam aja. no nah, komen tuh lebih bagus. Sekiranya memang itu uh, akan lebih baik gitu ya. ya. Jadi apalagi itu menyangkut orang tua. Kalau orang tua kan pasti ada sisi buruknya. Misalnya orang tua kita cerewet gitu Sini kumpul semua. Aku tuh capek tau gak punya orang tua cerewet tau gak. <laughs> nggak boleh ya Gak boleh ya, kok kamu menibarat beban nya berat banget kemana kenapa sih iya ibu saya sedang rajin berbicara kan hmm. <tid> gitu mungkin itu lebih halus ya <susuk> nah jadi seperti itu dan katanya apalagi itu menyangkut eh, nanti kalau kita apa menyangkut suami istri katanya eh, istri itu pakaian bagi suami suami, suami, suami itu pakaian, pakaian bagi istri tuju tu fungsi pakaian kan menut Ya, sesuatu yang tidak boleh terlihat jadi istri yang elegan yang hebat adalah yang menutupi kekurangan suaminya bukan yang memungkap dan sebaliknya suami yang soleh yang elegan selalu menutupi keburukan istrinya. dan nggak denger istrimu itu judes ya, bukan judes dia memang bawaannya jarang senyum. <SILENGAR> tapi aslinya istri ramah. saya itu ramah baik gitu. Yeah. kamu sih belum deket. emang sih kalau dari jauh emang wajahnya kayak cemerut gitu. padahal sebenarnya dia nggak <SILENGAR> <yeah>, gitu <SILENGAR> gitu ya. ini bapak-bapak nih ya yang pemirsa gitu. jadi yeah. jangan. dan nggak denger istrimu judes sih bener asli. asli. Asli enggak boleh gitu. Kok tahu sih ya. <laughs> eh, dengar-dengar suami kamu pelit ya? Enggak, dia itu orangnya bukan pelit tetapi hemat. Jadi itu dia lebih berpikir gimana sekolah anak hmm. itu Suami kamu pelit, naudzubillah. Aku aja udah enggak kuat. <laughs> Tapi ini demi anak-anak saja. Kok kamu tahu sih suami aku pelit? <laughs> Emang dahsyat pelitnya. <laughs> Jadi okay. iblis benar. Ah, <laughs> itu lebih kawat ya kalau gitu. Iya, baik. Ya. Enggak sudah pas Ibu, ya, Bu <laughs> ya. Silakan Ibu yang mau bertanya lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida. Iya, Ustaz. Kebetulan saya punya anak gadis berumur 20 tahun. Dia minta izin ke saya untuk sekolah di luar kota. Tapi saya tidak mengizinkannya karena kekhawatiran saya dengan pergaulan saat ini. Nah, yang saya tanyakan, apakah saya salah dengan tindakan uh, tidak mengizinkan permintaan anak saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pertama tentu kita memahami kenapa ibu tidak mengizinkan. Tapi Bu, ini kita ambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan putranya, ya. Nah, Nabi Ibrahim itu ayah dan itu bisa jadi contoh juga untuk ibu-ibu bagaimana kita menjadi ayah dan ibu yang sebenarnya enggak boleh otoriter, ya. Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk apa bu? Menyembelih menyembeli putranya. Putra. Itu perintah siapa bu? Allah. Allah. Allah pasti benar bu? Benar. Benar pasti itu perintah Allah I -I. bukan ide beliau perintah <laughs> Allah. <tapi, Tapi Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih putranya tidak langsung Ismail sini berbaring. <tuk> Mas sini kita cek disembelih gitu nggak? Nggak. Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Bunaya ini Arofil manami anni entah bukan tuntur nata taroh. Wahai anakku sayangku Bunaya itu artinya panggilan anak dengan penuh cinta. Makanya kalau manggil anak tu pakai bahasa tertindah. Ter ter Mm -hmm. Sayang, cinta, mm -hmm. anti, bodoh, nabi, <laughs> alas, sayang, nabi Ibrahim, wahai anakku, sayangku, tadi ayah menerima wahyu bahwa ayah harus menyembelihmu, pandur Madatharo. Bagaimana pendapat? Jadi bagaimana pendapat? Nah, ibu juga kalau anak pengen sekolah di luar kota enggak boleh, pokoknya enggak mau tahu titik Tidak, boleh. Kenapa mah? Enggak boleh. Kamu menglawan aja. Nah, kenapa sih kamu pengen sekolah di luar kota? Kan di Bogor juga ada sekolah yang bagus. Pengen di Bandung aja. Iya, kota pengen dekat rumah Pak Oh itu. Kenapa pengen dekat rumah Pak? Iya, nanti kan aku bisa pengajian di sana main. Oh, makan gratis. Makan gratis, gitu ya. Kok, ibu, ternyata anak ibu ingin sekolah di luar kota teh. Ada alasan-alasan yang positif. Ibu kasih dulu kepercayaan sambil awasi mm. Jadi kadang-kadang anak juga harus dikasih kepercayaan dulu Sambil diawasi Karena anak itu seperti main layang-layang Pulur, -layang. tarik Pulur, lepas Tarik, <_and> Gitu kan jadi yang namanya kita orang tua harus punya jiwa musyawarah mm. Itu yang paling penting mm. Kita enggak boleh otoritas mm -hmm. Dan komunikasi yang baik yeah. ya pahamnya Dan islamnya ada negosiasi Bagaimana mm. bisa membuat anak itu istilahnya tidak merasa ditekan ataupun ditekang yeah. ya bahan baik Pemintaan kita akan lanjutkan tentang almas ini dengan kesimpulan Kesimpulan seperti apa tetap bersama kami di Titian Kolbu? InsyaAllah di titian kalbu Pemirsa dan kita masih membahas mengenai Al-Bashir atau Allah Maha Melihat nah kalau misalnya Allah Maha Melihat nih saya karena suka gini saya merasa islam saya sudah jujur dengan seorang saya sudah baik, tapi ya itu saya seperti dikitnah, diomongin yang enggak-enggak, kadang dalam hati sakit ya bu ya saya kita sudah baik sama orang tapi kita dituduh, dikitnah atau bilang cari muka nah kalau saya bilangnya gini ah Allah Maha Tahu, Maha Melihat apa yang saya lakukan, saya benar-benar tulus ikhlas, ingin menolong, tapi ya itu tadi omongan-omongan yang enggak baik. Nah, apa sih yang harus istilahnya kita lakukan untuk supaya kita tidak dendam pada orang tersebut mengenai al-Basir ini. Istilah kita dituduh gitu, Pak. Iya. Begini Teh, Saudara dan hmm. Ibu-ibu serta para pemirsa. Ini al-Basir, Allah itu Maha Melihat. Hmm -mm. Kalau sudah mengalir dalam ini darah daging kita kita akan menjadi orang yang sangat bijak kita akan menjadi orang yang sangat ahli menghadapi persoalan jujur saja dalam hidup itu belum tentu apa yang ibu lakukan dinilai baik padahal ibu sudah berbuat baik atau boleh jadi ibu sudah capeh lelah tapi tidak dapat penghargaan bisa jadi ya misalnya ibu-ibu ya sudah kalau anakmu ujian ulangan kan ibu yang stres yang uh bikin resume apa? Ringkasan sejarah pada jarak Wah, oh, tanya jawab kan gitu kan nah, Anak ibu itu ranking number 2 Kata suami te ah, Kamu ranking berapa? Ranking 1 Top anak ayah Anak ayah harus begitu Teteh ranking berapa? Ranking 1 ayah. ayah juga begitu Paling rendah ayah itu ranking 3 Hebat Anak ayah itu hebat Ibu di sebelah Ibu cuma mindah ini TV, eh, eh. padahal itu semua atas perjuangan ibu. Jadi ketika anak-anak sukses itu diakui sebagai anak ayah. Ya kan? Jarang gitu suami yang ke istrinya, Ma, makasih ya, anak-anak bagus yakin karena kerja keras Mama." Itu di garasi ada mobil untuk Mama. Mempek kali. Mempek kali ya, ya. Jadi ternyata ibu kalau sukses ibu tidak dengar ucapan terima kasih. Tapi begitu anak-anak nilainya Ah kamu rengging berapa? Rengging 17 Menurutnya berapa? 18 tata <taki toast> <atif> -ta rengging berapa? Aku rengging 11 Menurutnya 12 orang hm. Suami itu mah, mama di rumah apa sih? Papa mah gak ngerti deh <SWhoa> Anak-anak ancur begitu sekolahnya <tari> nah, nah, nah bu, ketika ibu berbuat kerja keras Ternyata tidak dapat penghargaan Ibu dalam hati mengatakan darin ah suami saya tidak menghargai kan Allah tahu Allah Maha mm -hmm. melihat apa yang sudah aku lakukan mm -hmm. gitu. Mm -hmm. gitu, ini untuk bapak-bapak juga ya, para pemirsa nih bapak-bapak, mm -hmm. boleh jadi anda sudah bekerja keras, belum tentu dihargai oleh istri, mm -hmm. pergi jam kalau orang Jakarta pergi ke ya. sana pulang jam 9, pulang jam 10 kadang pulang jam 11 kalau istri lagi soleh sih emang begitu suami pulang, aduh ayah sampai ya lembur ya ayah terserah mau apa makan dulu mimik dulu terserah ayah tapi kalau lagi gak soleh pulang jam sebelum kenapa pulang? tidur aja di kantor tidur bobok tuh bobok di kantor atas itu itu kata suami manah aku meeting meeting meeting ti tinggalih nah, suami kalau digisin katakan dalam hati dari istri saya tidak menghargai toh Allah Maha melihat apa yang aku lakukan aku yakin setiap tetesan keringat dibalas oleh Allah subhanallah nah jadi kesimpulannya mm -hmm. saya saya mm -hmm. bahwa ketika kita yakin Allah itu Maha melihat mm -hmm. aku kita akan menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan ujian iya. dan sabar ketika kita mendapatkan uh, mm. uh, apa ujian cobaan. Mm. Kemudian kita selalu ingin lakannya terbaik. Iya, mm -hmm. yang terbaik karena memang Allah Maha Melihat. Yeah. Jadi kita itu selalu ingin melakukan yang yeah. terbaik. Ya. itu hal-hal pokok yang mm. uh, terkandung paling tidak di dalam al-nafsih, mm. Allah Maha Melihat. Subhanallah. Berarti apa yang kita lakukan ibadah kita sama kita kita ingin dilihat oleh Allah tidak ingin dilihat oleh makhluk ya, dan lainnya ya Ustaz ya. Baik Ustaz terima kasih banyak waktunya ibunya kesempatannya Subhanallah kita semakin tahu ya Bu ya. Insya Allah alhasil kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu terima kasih banyak Bu sudah bergabung sama kami. Ya hati-hati di jalan. Insya Allah kita ketemu lagi ibu-ibu juga. Terima kasih banget. Uda Bersilaturahim sama kami di Gemini. Subhanallah, insyaallah kita ketemu lagi dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda sama 1 jam ini dan jangan lupa tetap terus matikan titian kobus di Tarisa. Next sampai dengan Jumat jam 04.30 pagi hanya di TV Watt. Insyaallah ya kita ketemu besok di jam yang sama. Seperti biasa sebelum berpisah menutup ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Saya kira ini pamit undur diri. Mohon maaf jika segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.